Bismillahirrahmanirrahim. Inalhamdulillah. Nahmatuhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa misai'ati amalina. Mayyahdihiillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa dawla syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan fikih. Kita masih membahas tentang fikih sholat Jumat. Dan telah kita sebutkan bahwa sholat Jumat ini hukumnya wajib bagi seseorang yang diwajibkan oleh Allah Taala, kecuali orang-orang yang memiliki udur syar'i. I. Dan orang-orang yang dikecualikan dari kewajiban itu, yang pertama setelah kita sebutkan adalah anak kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Mankana yu'minu billahi wal yomilakhir faalehil jum'ah yomal jum'ati." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib baginya untuk solat Jum'at di hari Jumaat. Ilhamarid, kecuali yang pertama orang yang sakit. Jadi odur-odur untuk tidak melaksanakan sholat Jumat itu yang pertama sakit, al-musafirun atau orang yang sahur, awemro'atun atau wanita, al-sobiyun atau anak kecil, al-mamloqun atau ataupun budak. Berarti yang tidak diwajibkan sholat Jumat itu adalah orang sakit, musafir, perempuan, anak kecil, dan budak. Demikian juga termasuk udhur, untuk tidak melaksanakan sholat Jum'at itu adalah hujan. Yaitu kalau hujan, maka tidak diwajibkan untuk sholat Jum'at. Sehingga kalau terjadi hujan deras, maka mu'adzin itu disunahkan untuk azan itu ditambahkan dengan ucapan, buyutikum, solatlah di rumah-rumah kalian. Yaitu setelah muadzin itu mengatakan Hayya ala sholah Ayo kita menuju kepada sholat Setelah itu muadzin itu Mengatakan buyutikum, Sholatlah di rumah-rumah kalian Jadi berarti Anak kecil budak, Wanita Musafir Orang yang sakit Dan orang yang sedang ditimpa musibah alam seperti hujan, banjir demikian juga musibah-musibah yang lainnya maka gugur kewajiban untuk melaksanakan sholat jumat dan ini telah kita sebutkan panjang lebar pada pertemuan sebelumnya kemudian kita akan masuk tentang adab-adab ketika kita menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat jumat apa yang harus kita kerjakan ketika kita mau melaksanakan sholat Jumat? Yang pertama, adab yang pertama itu adalah mandi. Yang pertama adalah mandi. Dan mandi ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apa hukumnya? Ada yang mengatakan mandi itu hukumnya sunnah, dan ada ulama yang mengatakan mandi itu hukumnya wajib dan sebagian ulama dan banyak para ulama itu yang proyeksikan bahwa mandi itu hukumnya wajib. Siapa yang mau mendatangi salat Jumat, maka dia wajib untuk mandi. Dan itu pendapat yang paling kuat. Ini pendapat yang paling kuat. Di antaranya dalil yang dipakai oleh mereka hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Said Al Khudhri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun 'ala muslimin muhtalimin Mandi di hari Jumat hukumnya wajib bagi orang muslim yang sudah balik Dalimat wajib ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mandi hari Jumat wajib atas setiap orang muslim yang sudah balig. Kalimat wajib ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, apa artinya? Sebagian mengatakan wajib itu keharusan walaupun tidak berdosa jika tidak menjalankan. Tetapi sebagian ulama mengatakan wajib itu ya wajib. Sehingga siapa yang meninggalkan maka dia berdosa. Intinya hadis ini tegas sekali, hadis ini tegas sekali menunjukkan bahwa mandi di hari Jumat itu hukumnya wajib. Hadis yang kedua, dalnya dipakai oleh para ulama dalam bab ini, hadis dari Abu Daud bin Omar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Izdah jahad ahadukum al jumata faliyak tasil." Jika salah seorang di antara kalian mendatangi sholat Jumat, maka wajib mandi. Maka harus mandi. Ini pun juga perintah. Fal yaktasil hendaknya mandi. Ini perintah dan perintah itu menunjukkan kewajiban. Dan Rasulullah SAW itu mengatakan seperti ini. Sebabnya itu karena di zaman Rasulullah SAW itu satu kota, yaitu kota Madinah itu. Masjid yang digunakan untuk sholat Jumat itu hanya satu, yaitu Masjid Nabawi. Masjid itu banyak, setiap kabilah itu punya masjid masing-masing, tetapi tidak digunakan untuk sholat Jumat. Mereka semuanya sholatnya itu di masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Akhirnya ketika sholat Jumat itu datang dari berbagai penjuru kota, ada yang dari atas gunung, ada yang dari bawah, dari tempat-tempat yang jauh berdatangan untuk melaksanakan sholat Jumat di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka itu jauh sekali perjalanan mereka sampai akhirnya mereka berkeringat. Akhirnya ketika masuk masjid bau badan itu keluar. Yaitu mereka itu mengeluarkan bau badan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa di antara kalian yang mendatangi sholat Jumat, maka harusnya mandi." Yaitu mandi supaya bersih. Dan mandi hari Jumat ini, kenapa Rasulullah SAW itu perintahkan? Karena memang di negeri Arab itu kondisinya berbeda. Di negeri Arab itu memang jarang mandi. Bahkan kalau kita sering mandi, itu malah pecah-pecah kulit kita. Karena kondisinya berbeda, iklimnya itu sangat berbeda. Kalau di negeri kita itu kan lembab, karena negeri kita itu negeri yang lembab, sehingga keubadan itu terasa sekali. Keringatan, Kemudian baju itu sangat bau sekali dipakai, dua kali dipakai itu sudah bau sekali. Sehingga kita di negeri yang seperti ini kondisinya, negeri yang lembab ini, maka kita itu biasanya mandi itu lebih dari sekali. Pagi, kemudian sore mandi lagi. Kenapa? Karena kondisinya sangat lembab sekali. Dan kondisi yang lembab itu menyebabkan kotoran itu semakin kotor. Kondisi yang lembab itu menyebabkan sesuatu yang kotor itu bertambah kotornya. Sehingga di negeri kita itu bau badan itu bau sekali. Kenapa? Karena kondisinya lembab. Sedangkan di negeri Arab, negeri Arab itu negeri yang gersang. Negeri yang panas dan kering. Ketika tempat itu panas dan kering, maka itu akan menghilangkan kotoran. Panas itu akan menghilangkan kotoran. Sehingga di sana itu tidak ada bau badan. Orang pakai baju itu biasa Seminggu terkadang baru ganti itu biasa Demikian juga mandi itu biasa Seminggu sekali itu biasa Itu orang, orang Arab di sana itu biasa Zaman dulu itu mereka jarang mandi Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan Siapa yang mendatangi sholat jumat Maka harus mandi Karena terkadang mereka sudah berhari-hari Tidak mandi Kenapa? Karena kondisi mereka Kondisinya berbeda dengan kondisi di Indonesia Dan tidak bisa disamakan kalau kita itu di Indonesia, pasti kita akan sering mandi. Tetapi kalau di sana, kalau sering mandi, itu malah kulit-kulit pecah. Kulit-kulit kita itu pecah. Kalau kita mau mandi sering, maka tidak pakai sabun. Kenapa? Karena kalau pakai sabun, itu kulit semakin kering. Kalau semakin kering, itu akan mengakibatkan kulit-kulit itu pecah. Kenapa? Karena di sana itu walaupun musim dingin, dinginnya itu dingin kering, kering sekali. Maka di sana itu nggak ada bau. Bahkan kita di sana itu kalau duduk di jalan misalkan, sebelah kita sebelah kita ada bangke onta atau bangke kambing itu nggak bau sama sekali. Biasa kambing itu kalau mati di pinggir jalan itu, kemudian nanti bangkennya itu kita duduk itu biasa. itu biasa kita duduk di sebelah situ itu biasa. Kenapa? Karena tidak keluar bau sama sekali, tidak mengeluarkan bau beda dengan kondisi di negeri Indonesia ini baunya luar biasa, yaitu bangkai tikus yang di rumah itu mati di rumah itu baunya bisa serumah, walaupun tikusnya di manapun kita enggak tahu, tetapi baunya menyebar kemana-mana. Kenapa? Karena kondisi, karena kondisi alam, kondisi alam itu berbeda. Dan itu kata para ulama juga yang kata para ulama mengatakan itu juga yang mengakibatkan kenapa air kencing laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Air kencing, bayi, laki-laki dan bayi perempuan itu kenapa dibedakan dalam syariat kita? Kalau kita punya bayi, laki-laki yang masih menyusui dengan asi, Kemudian kencing mengenai badan kita dan kain kita, maka cukup dipercikkan. Cukup hanya dipercikkan saja. Sedangkan kalau bayi perempuan, kencing maka harus dicuci. Tidak bisa dipercikkan, harus dicuci. Kenapa dibedakan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan itu pun juga karena kata Imam An-Nawayyim karena berkaitan dengan kondisi badan. Laki-laki itu tabiatnya panas. Yaitu dalam diri laki-laki itu panas dan panas itu akan menghilangkan bau. Sedangkan perempuan itu lembap. Perempuan itu lembap. Sehingga ketika perempuan itu lembap, maka air kencingnya itu kotor air kencingnya itu keruh dan bau. Sehingga itu yang menyebabkan ter, e, dibedakan dalam syariat itu antara membersihkan najis air kencing laki-laki dengan air kencing perempuan itu dalam Islam dibedakan. Jadi intinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan bagi orang yang mau ke masjid untuk mandi. Dan di halis ini kalau kita perhatikan Rasulullah s.a.w. ketika bersabda Ila ja ahadukum al-jum'ata Jika salah seorang di antara kalian itu Mendatangi sholat jum'at Berarti Yang diperintahkan untuk mandi itu Hanya yang mendatangi sholat jum'at Orang yang tidak sholat jum'at Perempuan, anak kecil Demikian juga orang yang sakit Orang yang musafir Maka tidak diwajibkan mandi jika mereka tidak mendatangi sholat Jumat. Tapi kalau mereka mendatangi sholat Jumat, maka hukumnya wajib. Jadi siapa saja yang mendatangi sholat Jumat, maka diwajibkan untuk mandi, untuk membersihkan badannya. Yaitu mandi besar untuk membersihkan badannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan, jika ja dikaitkan dengan datang, jika salah seorang di antara kami itu datang ke sholat Jumat, jadi datang. Berarti yang datang, maka dia itu mandi. Kemudian di sini ada beberapa pembahasan berkaitan dengan mandi ini. Bagaimana kalau kita itu sudah mandi Jumat, kemudian kita itu batal wudu kita. Kita batal, misalkan kita mandi jam 10. Kita jam 10 sudah mandi, setelah itu jam 11 batal, kita kencing. Kencing ini membatalkan wudhu. Pertanyaan, apakah kencing itu juga membatalkan mandinya? Maka dalam asla ini, yang membatalkan mandi itu bukan kencing. Tetapi kalau hadas besar. Oleh karena itu bagi orang yang sudah mandi, kemudian batal wudhunya, maka cukup bagi orang itu untuk berwudhu saja. Cukup. Cukup bagi dia untuk berwudhu dan tidak harus dia itu mengulangi mandinya. Kenapa? Karena hadas kecil itu tidak membatalkan mandinya. Yang membatalkan mandi itu adalah hadas besar. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau terkumpul dalam satu hari itu dua penyebab mandi jenabat? Yang pertama, karena hari Jumat kita sebagai laki-laki kita mau menghadiri sholat Jumat wajib. Berarti kita harus mandi. Kemudian terkumpul juga sebab yang lain. Contohnya kita dari Jumat juga kita berhubungan intim. Berarti kita itu junub. Berarti terkumpul dalam diri kita itu ada dua perkara. Yang pertama kita junub. Yang kedua kita itu mau mendatangi setelah Jumat. Terkumpul dalam diri kita itu dua perkara ini. Apakah kita itu mandinya sekali cukup untuk dua perkara? Atau kita itu harus mandinya dua kali? Satu kali untuk mandi jenabat, satu kali untuk mandi mendatangi masjid. Maka ini juga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Mayoritas para ulama mereka mengatakan bahwa cukup satu kali mandi untuk semua penyebab mandi. Misalkan ada seorang dia junub, kemudian dia juga mau pergi ke masjid, maka cukup satu mandi untuk menghilangkan hadas besar yaitu janabahnya dan untuk mendatangi sholat jumat Kenapa? karena sama-sama mandi karena sama-sama mandi sehingga cukup satu mandi untuk beberapa penyebab keharusan untuk mandi nanti ini juga banyak yang berkaitan dengan seperti ini itu banyak seperti eh, berkaitan masalah wanita yang haid wanita yang haid kemudian juga dia itu mau tuaf, atau mau melaksanakan ibadah yang harus mandi, maka tidak ada masalah bagi dia mandi sekali untuk beberapa niat. Untuk beberapa niat, yaitu niatnya untuk mengangkat hadat, demikian juga niatnya itu untuk eh, mendatangi sholat jumat. Jadi intinya kalau ada orang, dia itu... Terkumpul dalam dirinya dua perkara yang meharuskan mandi. Maka cukup bagi dia satu kali mandi untuk dua niat. Jadi kita mengerjakan satu niat. Tetapi untuk dua amal. Satu amal untuk dua niat. Dan itu adalah madhab. Madhab jumhur ulama. Walaupun dalam masalah ini sebagian ulama mengingkari. Kalau Imam ibnu Hazm. Beliau mewajibkan setiap penyebab itu satu mandi. Berarti dia mandinya dua kali, pertama mandi untuk jendabatnya sekali, kemudian mandi lagi untuk sholat jumatnya. Ini pendapat Imam Ibn Hazm, dan beliau membantah pendapat jumhur dengan pembahasan panjang. Di dalam kitabnya panjang lebar, dia membantah tentang e, argumentasi jumhur ulama. Tetapi dalam masa lainnya, pendapat yang paling kuat pendapat jumhur ulama. Dan kapan dimulai mandi itu kapan? Itu pun juga terjadi perbedaan pendapat di antara perolama, mandi Jumat itu kapan dimulai? Sebagian mengatakan dimulai ketika sudah fajar, berarti awal solat subuh. Kalau kita sudah solat subuh, misalkan kita mandi, maka cukup. Ada yang mengatakan tidak ya, ketika matahari terbit? Dimulainya ketika matahari terbit. Kalau kita misalkan matahari terbit, kita mandi, maka sudah cukup untuk mandi Jumatnya. Intinya bahwa mandi di hari Jumat ini hukumnya diwajibkan. Hukumnya diwajibkan pendapat sebagian ulama, tetapi kalau sebagian yang lainnya, maka hukumnya tidak diwajibkan, hukumnya disunahkan. Dan ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat mencintai kebersihan. Islam itu sangat mencintai kebersihan, sehingga kita itu diperintahkan untuk membersihkan diri. Bahkan kalau kita perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau menggambarkan solat lima waktu itu seperti mandi, seperti mandi. Kalau mandi dengan air itu untuk membersihkan badan, tetapi kalau solat itu mandi untuk membersihkan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya sama para sahabat, waai para sahabatku. Bagaimana kalau seandainya di depan rumah salah seorang di antara kalian itu ada sungai, sungainya mengalir dengan air yang sangat jernih. Kemudian pemilik rumah itu mandi setiap hari lima kali. Apakah masih ada kotor dalam badannya? Maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah sangat bersih. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah perumpamaan seperti sholat lima waktu. Tetapi kalau sholat lima waktu itu kita sholat itu membersihkan ruh kita. Tetapi kalau mandi dengan air itu adalah membersihkan badan kita. Dan memang Islam itu sangat peduli terhadap kebersihan badan dan kebersihan ruh. Sehingga badan kita perlu dipersihkan, demikian juga ruh kita juga harus kita bersihkan. Kalau kita, mayoritas kita itu timbangan kebersihan itu adalah badan. Sehingga kita itu sering membersihkan badan kita, kalau kotor ya kita mandi. Baju kita bawa kita ganti Demikian juga berkaitan dengan minyak wangi Itu semuanya berkaitan masalah badan Dan itu sunnah Itu sunnah Tetapi ada kebersihan yang lebih penting Daripada kebersihan badan Yaitu kebersihan jiwa Kebersihan ruh Dan rupanya ruh kita itu perlu kita mandikan Ruh kita itu juga perlu kita mandikan Kita bersihkan Kita kasih minyak wangi Kita kasih nutrisi Sehingga ketika nanti roh itu keluar dari jasad, roh kita pun bersih. Karena roh yang kotor, karena tidak pernah dimandikan, itu nanti akan terlihat nampak kalau sudah keluar dari jasad. Memang sekarang kita di alam dunia ini, roh yang kotor dan tidaknya itu tidak ketahuan. Karena timbangan dunia itu adalah jasad. Kalau jasad yang kotor itu kelihatan. Jasad yang kotor itu akan mengeluarkan bau. Sehingga biasanya kalau kelihatan seperti ini langsung dibersihkan. Sedangkan roh itu tidak kelihatan. roh yang kotor, roh yang bau itu tidak kelihatan. Tetapi nanti akan muncul baunya roh dan kotornya roh itu ketika dikeluarkan dari jasadnya. Maka ketika ada orang meninggal di dunia, dicabut nyawanya sama malaikat maut. Ketika dikeluarkan sama malaikat maut, kalau orang itu mukmin. Maka malaikat maut mencabut dari ubun-ubun, dipegang kepalanya, kemudian setelah itu dicabur dari ubun-ubunnya, setelah itu malaikat itu mengatakan, Ya ayyaduhan nafsu tayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu dari jasad kamu ini, untuk mendapatkan kediruan Allah dan pengampunannya. Kemudian dikeluarkan, setelah dikeluarkan, dibungkus dengan kain kafan dari surga. Kemudian keluar dari badannya itu, bau yang sangat wangi sekali. Ketika diangkat ke atas langit, melewati para malaikat di atas langit, semua malaikat takjub dengan harumnya. Akhirnya malaikat itu bertanya kepada malaikat yang mengangkat, siapa roh ini? Siapa orang ini? Kok baunya wangi sekali? Maka malaikat yang mengangkat mengatakan, ini adalah rohnya Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan disebutkan nama terbaik di dunia, nama dia dan nama bapaknya. Berarti orang yang bersih ruhnya nanti akan kelihatan bau wanginya. Akan kelihatan bau wanginya ketika dikeluarkan dari jasadnya. Sedangkan orang yang kafir ketika dia itu mau meninggal dunia. malaikat mencabut lewat ubun-ubun kepalanya. Kemudian malaikat ini mengatakan ya ayat Tuhan nafsul khobidah. Wahi jiwa yang kotor, wahi jiwa yang jelek. Keluarlah kamu dari jasad kamu untuk menuju kemurkan Allah dan azabnya. Setelah itu dikeluarkan rohnya itu dari jasadnya. Dibungkus dengan kain dari neraka jalanam. Setelah itu mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Di bawah ke atas langit. Langit itu sampai semua malaikat terganggu dengan bau busuknya. Dan malaikat mendapatkan bau busuk yang paling busuk adalah bau badannya orang itu. Yaitu bau rohnya orang itu. Akhirnya malaikat yang di atas ini bertanya sama malaikat yang mengangkat, siapa ini? Rohnya bau sekali. Akhirnya malaikat mengatakan, ini adalah rohnya Fulan Bin Fulan. Disebutkan nama paling jelek yang pernah dinamakan untuk orang itu di dunia. Demikian juga nama bapaknya. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, Islam itu sangat memperhatikan kebersihan badan. Demikian juga kebersihan roh. Kalau badan itu kalau kita perhatikan, kenapa kita berwudu? Setiap hari kita berwudu, bahkan lima kali kita itu berwudu. Kenapa? Karena supaya badan kita itu bersih. Bukan hanya berwudu, kemudian kita mandi juga. Untuk apa? Untuk membersihkan badan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidupnya bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun baju beliau bersih, rapi, demikian juga um, baunya beliau itu wangi. Dan itulah sasaran seorang Muslim. Sehingga seorang Muslim itu harus memperhatikan penampilan. Rasulullah saw pernah ditanya tentang masalah sombong. Ketika bicara masalah sombong, laya tu kul janatamana fit kalpihimit kaludaroten mingki prin tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada satu biji kesombongan. Akhirnya Rasulullah saw ditanyanya Rasulullah kita itu namanya orang suka kalau baju kita itu baik bagus sandal kita ya bagus demikian juga penampilan kita bagus apakah itu sombong maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bukan Inna Jamil Yuhibul Jamal Allah itu maha indah dan Allah itu mencintai yang indah indah berarti kita itu harus menjaga penampilan badan kita kebersihan badan kita harus kita jaga Berarti Rasulullah SAW bersabda, Walaikin al-kibir sombong itu, batarul haki wa gomdunnas. Sombong itu standarnya adalah, orang itu menolak kebenaran, dan orang itu meremehkan orang lain. Siapa yang nolak kebenaran, berarti dia sombong kepada Allah Ta'ala. Dan siapa yang meremehkan orang lain, berarti dia sombong di hadapan manusia. Walaikin itu sombong kepada Allah, lebih tinggi daripada sombong kepada manusia. Kalau datang kepada saya kebenaran, saya tolak kebenaran itu. Maka saya sombong kepada Allah Taala. Ketika saya sombong kepada Allah Taala, berarti sombong yang paling tinggi derajatnya. Kemudian yang kedua, wahom tunas dan meremehkan orang lain, yaitu sombong berkaitan dengan orang dengan manusia. Maka kalau kita perhatikan hadis ini, berarti Islam itu sangat menjaga penampilan. Bahkan ada sebuah hadis terkenal. Yang dinamakan dengan Hadis Jibril. Hadis Jibril itu ketika itu mereka Jibril itu turun, kemudian ikut duduk bersama Rasulullah SAW untuk mengajarkan bagaimana ciri seorang Muslim, sebagai ciri seorang penuntut ilmu, seorang Muslim itu bagaimana ciri terakhirnya. Ketika itu Rasul sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba kata Umar bin Khattab bercerita, "Tolaa alaiyna rojulun." Tiba-tiba datang kepada kami seseorang syadidu bayah bi seseorang yang bajunya sangat putih bersih, iaitu bajunya itu bersih, syadidu sawadis shar dan rambutnya sangat hitam, iaitu menunjukkan orang itu memakai minyak rambut dan sering dibersihkan rambutnya sehingga hitam, layuroh alehi asharusafar. Dan tidak nampak bagi dia tanda-tanda musafir. Biasanya musafir itu baunya apek, pakaiannya combang camping. Kemudian berminyak dan kotor. Ini ciri-ciri orang musafir. Tidak tidak nampak alamat safarnya. Itu menunjukkan berarti orang itu bersih. Penampilannya itu eh, penampilan yang menunjukkan orang itu orang mukim. Itu orang yang di rumahnya. Tetapi anehnya kata Umar bin Khattab mengatakan la ya'rifuhu ahadun minna. Minna ahadun, tidak ada seorang di antara kami yang mengenal siapa orang itu. Bajunya putih, rambutnya hitam, demikian juga tidak ada bekas safar, tapi anehnya kita tidak tahu siapa orang itu. Itu maksudnya itu dia bukan orang sini. Tetapi penampilannya indah sekali. Rupanya ketika selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kamu tidak tahu siapa orang itu?" Apa kalian tahu siapa orang itu? Ubaikhatho mertanyakan ya Rasulullah. Kami tidak tahu. Setelah itu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan: "Sainnahuji'bril yang datang kepada kita itu adalah malaikat Jibril. Ata'akum datang kepada kalian. Yualimakum diinakum untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Berarti seorang Muslim itu harus menjaga penampilan, harus menjaga penampilan, memakai baju yang bagus, memakai minyak wangi, demikian juga membersihkan badan." mulutnya, badannya, itu dibersihkan. Kenapa? Karena ini sifat seorang muslim. Jangan sampai kita beranggapan bahwasanya muslim itu cuma peduli dengan akhirat, tidak peduli dengan penampilan. Maka kita katakan menjaga penampilan itu termasuk ibadah. Selama kita tidak mufadfir. Tetapi kalau seorang muslim itu harus menjaga penampilan. Rasulullah SAW pun belum memiliki baju yang mahal. Mahal sekali baju boleh itu namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika meninggal dunia, beliau itu dikafani dengan kain sahuliyah. Sahuliyah itu dari Yaman dan itu kain paling mahal. Kain paling bagus dan paling mahal itu dari Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan kain itu. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahkan beliau punya baju khusus untuk hari raya. Itu beliau punya. Demikian juga Rasulullah SAW punya baju khusus untuk menjamu tamu. Ketika datang tamu, Rasul punya baju khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah khutbah dengan pakaian yang baru dan bagus sekali. Sampai kata para sahabat mengatakan demi Allah, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling ganteng kecuali ketika itu, yaitu ketika memakai baju yang berwibawa itu. Maka seorang muslim itu harus menjaga penampilan. Terlebih kalau kita itu mau mengadakan momen-momen yang besar seperti salat Jumat, berjumpa dengan banyak orang, demikian juga salat Id yang kita itu berjumpa dengan banyak orang maka seorang muslim itu harus menjaga penampilan, jangan sampai seorang muslim itu kesannya kotor, kumuh, kumel, tetapi seorang muslim itu bersih seorang muslim itu menjaga penampilan dan itu termasuk juga e, adab kita seorang muslim itu, apalagi ketemu dengan orang, itu kita jaga penampilan kita, jangan ketemu dengan orang kita pakai kos oblong kemudian sudah pakai celananya sudah Eh, kotor jangan, kita ketemu sama orang itu kita jaga wibah kita kalau kita di rumah, itu gak ada masalah tetapi kalau kita di luar di luar rumah itu, jaga penampilan itu kalau laki-laki, kalau perempuan mereka itu menjaga penampilan itu di rumah mereka, sehingga kita itu harus berbeda dengan perempuan kalau laki-laki itu menjaga penampilannya di luar rumah sedangkan perempuan itu menjaga penampilan mereka dalam rumah mereka maka kita jangan kebalik kita jangan kebalik, intinya bahwa seorang muslim itu harus menjaga penampilan menjaga bajunya demikian juga menjaga kebersihan badannya, kalau sudah mulai nampak, bau badan, mandi Rasulullah s.a.w. pun ketika ditanya Aisyah itu Waya Aisyah Rasulullah itu kalau masuk rumah yang pertama kali beliau kerjakan itu apa? maka Aisyah mengatakan beliau itu gosok gigi awal kali masuk rumah Rasulullah s.a.w. itu gosok gigi Berarti menunjukkan Rasulullah itu bersih. Rasulullah s.a.w. itu kalau bangun tidur di malam hari, kata Aisyah itu, rasul itu kalau bangun mau musrat malam, yasyu syufahu bisiwak. Maka Rasulullah s.a.w. itu awal kali bangun tidur, yang perlu kerjakan adalah gosok gigi. Sehingga Rasulullah gosok gigi, kemudian membersihkan bau badan, dan yang lainnya itu menunjukkan bahwa seorang muslim itu harus bersih. Kenapa Rasulullah s.a.w. itu tidak mempunyaikan orang yang makan bawang mentah itu untuk ke masjid sampai diusir sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang makan bawang mentah, diusir sampai dekat kuburan baki. Tidak boleh masuk ke masjid. Kenapa? Karena bau itu akan mengganggu orang lain. Bau itu akan mengganggu orang lain. Ketika itu terjadi di masjid, maka malaikat pun akan terganggu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaika ata'azza mimma yata'azzabihu banu adam sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan apa-apa yang membuat manusia itu terganggu berarti kalau ada kita kita misalkan kita terganggu dengan bau mulut atau bau badan malaikat yang ibadah di masjid itu juga terganggu dengan bau badan dan bau mulut kita maka berarti kita itu harus menjaga penampilan kita jika memang sudah kita rasakan bahwa baju kita itu baik bau maka kita ganti dengan baju yang baru kita ganti dengan baju yang bersih. Kemudian kalau badan kita sudah mulai bau mandi. Kemudian pakai minyak wangi sehingga seorang muslim itu harus menjaga penampilan. Ya sampai di sini nanti sholat kita lanjut lagi tentang adab-adab ketika kita mau berangkat ke masjid apa yang harus kita kerjakan. Nanti kita lanjutkan pembahasan yang akan datang. Wa kuru dakwana anhumturabilalaminus allahumadzabino muhammadu alaihi wasamiyyah jami'.